Moral of the story adalah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu merencanakan kehidupan kita teman-teman Kita cuma perlu menjaga masih on the track apa enggak nih kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi Biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja Jangan sampai keluar batas saja. Dan insya Allah jalan itu enggak akan membawa kita kepada kehancuran atau e, kerugian Enggak mungkin Allah yang merencanakan Mungkin Adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman kayak misalnya Musa adegannya insiden pembunuhan tiba-tiba hijrah ke Madian bisa aja insiden kayak gitu terjadi bukan apa maunya kita takdir Allah tapi di balik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah nanti malah kita mensyukurinya sekarang kita menganggapnya musibah someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat rahmat. Kita aja yang belum mengerti Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah Persepsi kita Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah Kita akan menyebutnya bukan musibah Itu rahmat Tapi kalau kita gak ngerti kita menyebutnya musi musibah Sama kayak misalnya Aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing Sehingga kita harus ganti judul yang baru Kita anggap itu musibah kan Padahal justru judul yang kedua Yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang e, Nilai cum laude Lewat judul yang kedua itu itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa? Judul yang kedua sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga kera-kera kita pernah nulis skripsi, tesis, e, disertasi tentang judul itu kita jadi expert di bidang itu sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berfikir kita yang mana nih mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun itu sebuah insiden Musa dihanyutkan ke Sungai Nil itu sebuah uh, apa kejadian yang kayaknya tragis banget terus Musa ngebunuh orang terus Musa ke, kehausan di tengah-tengah padang pasir Ketemu cewek terus ngasih minuman Ternaknya tapi gak dibayar Semua ini rencana Allah yang kita gak ngerti sekarang Tapi someday ketika kita udah Ngelihat hasilnya kita akan mengatakan Masya Allah Allah maha besar yang mengatur Hidup saya sampai menjadi Seperti sekarang ini Makanya saya pernah cerita Mungkin teman-teman ada, ada yang nonton di youtube Dulu ketika uh, Di Mesir Pulang dari Mesir tuh, saya ikut istri ke Bandung. Istri saya <tuh> ngajar di Bandung. Akhirnya kita ke Bandung. Saya nggak seneng waktu itu belum belum dapat hidayah ya. Nggak seneng ngajar di kampus, nggak seneng ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, nggak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pondok pesantren. Semua nolak. Alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh. Gak apa-apa karena gak ada yang nerima Saya pikir kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kailo Tapi gak punya kerjaan ya Kayak malas gitu Malah ngelamar jadi kuli aja gak diterima Soalnya kuliah itu yang dilihat keahlian dan otot kan Saya punyanya ijazah LC Gak nyambung dengan perkuliahan gitu Akhirnya gak punya kerjaan Saya nerjemahin buku Udah capek-capek nerjemahin buku Pas dikasih ke penerbit katanya buku itu udah terbit Terjemahin sama orang lain Saya salah milih judul Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang. Walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, enggak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja. Ngomong, nulis, udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, enggak ada yang mau nerbitin karena enggak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan, musibah kan? Karena enggak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa enggak diterbitin sendiri aja? Diterbitin sendiri. Alhamdulillah minjem uang dari teman. 30 juta dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya. Mau aja, padahal enggak kenal, kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan. Mungkin melihat muka saya itu muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam doang, pinjam doang 30 juta. Oh ya, ya udah, ya udah, ambil aja enggak 30 juta. Dia punya percetakan, sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah enggak apa-apa. Ustaz, cetak aja, entar bayarnya uh, waktu terserah ustaz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak, sudah gitu terbitin sendiri. Dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus-bus malam gitu kan? Saya pakai kardus Malboro ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya. Pokoknya apa sendiri aja semuanya. Ngangkat di jalan raya nih. Uh, saya mau ngirim buku. Oh, buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus tulisannya. Gitu. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa. Udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya gak, gak jelas orangnya kemana Gak ngerti karena gak kenal-kenal amat gitu Lewat internet doang, lewat email Gak ada laporan Waktu itu sekitar 3.000 buku 1.000 yang dikirim keluar kota itu uh, Raib aja, gak ada hasil 2.000 lagi ya udah saya jual di Bandung aja Kalau kayak gini Jual di Bandung, pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam Saya nyewa Satu space di stand Salah satu penerbit Islam di Bandung Gak nyewa stand, nyewa space doang di depan saya pakai X-Banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, e, pakai topi biar nggak ada yang tahu, pakai masker. Taruh, ah, ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja pakai dasi gitu, se-pulpen. <gir> Dan gitu pakai, e, rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X-Banner. Orang-orang pada nggak kenal kan buku ini baru banget. Ini buku apa? ohnya ini bukunya bagus, siapa penulisnya? <gir> Karena di X-Banner itu, wajah paling besar tuh wajah saya Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecilnya, yang penting wajahnya yang gede gitu X-Banner foto saya yang paling besar Kalau Darullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh Saya ada foto, baju putih, dan mungkin kalau orang perhati perhatiin kelihatan Ternyata di sini ada uang seribu <laughs> Kelihatan ada uang seribu di foto itu teh, saking memprihatinkan Mulai, Alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang Bikin bisnis waktu itu Belum ada pulsa di Alfamad Indomaret Masih M-Kios gitu Punya 60 cabang M-Kios di Bandung Mulai masuk ke jual beli mobil bekas Masuk ke properti Terus ujung-ujungnya Alhamdulillah balik lagi kepada Habit yaitu dunia dakwah e, Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah dan saya tinggalkan Yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada Dakwah, tapi akhirnya saya berpikir Kalau dulu saya mungkin e, Diterima Dinajar di, di satu tempat, mungkin saya nggak akan pernah uh, ngelakuin hal-hal yang seperti sekarang. Kalau dulu saya diterbitin bukunya oleh orang lain, mungkin saya nggak akan pernah dulu sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sebut sekarang musibah, besok kita bilang itu sebuah nik, nikmat. Angle-nya doang yang berbeda. Tinggal kita yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi hari ini ditolak atau hari ini diputusin, suatu saat kita mensyukuri keputusan itu. Alhamdulillah saya diputusin Itu disyukurin, kenapa? Gara-gara diputusin, akhirnya dia menikah dengan orang yang lebih baik daripada kita Syukur kan? Namanya cinta sejati, gimana? Harus syukur, Alhamdulillah dia dapat yang lebih layak daripada Saya, dah saya emang gak dapat-dapat Sampai sampai sekarang misalnya Ya gak apa-apa Kayak Julaibib ya Tunggu aja di masjid kan gak enak banget awalnya tuh gimana kita menganggap diputusin itu nikmat apalagi diputusin dengan bahasa eh kita adik kakak aja ya kan berat ya gak enak kalau kayak gitu teh cuman nanti suatu saat kita akan mensyukurin nikmat itu kayak banyak orang yang ngerasa kok saya ngeband udah sekian lama tapi gak ada yang uh, apa masuk ke dapur rekaman sampai dia bikin kayak semacam sponsor me kan yang ngeband terus bikin harassment lagu dia posting di youtube dia upload di YouTube supaya ada yang sponsor, ternyata nggak muncul. Anak skate dia nge-trick, tapi nggak ada yang jadiin dia brand ambassador, uh, brand tertentu. Akhirnya dia diupload di YouTube, nge-trick kickflip yang model baru apa gitu mungkin, atau no-comply gitu, dia nggak nge-trick tapi bisa terbang-terbang. Berharap ada yang sponsor, ternyata belum. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, seke apa uh, satu musibah satu kesulitan suatu hari nanti ketika kita faham kita akan mengatakan itu nikmat dengan satu syarat gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi itu aja syaratnya makanya kan saya bikin tagline banyak main banyak manfaat saya nggak berani bilang nggak punya dosa karena itu namanya tasqiyatun apa uh, uh, mentasqiyah diri sendiri La tuzaku Amfu janganlah kalian menganggap diri kalian su, suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan Ngecewain Allah subhanahu wa ta'ala itu doang udah gitu bertahan aja Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita saya punya teman orang Padang dia ikut tes eh, akademi kepolisian dari sekian banyak yang ikut tes 50 orang yang keterima dia salah satunya terus karantina 50 orang ini Tes ujian yang kedua Dari 50 orang ini Cuma dia sendiri yang gagal 49 orang itu lulus Tes kedua Akhirnya dia pulang ke kampungnya Dalam keadaan malu Karena udah malu banget Dia hijrah ke Jakarta Awalnya ke Bandung terus ke Jakarta Di Jakarta Alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun Dia bisa survive Bahkan sukses Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang Punya pabrik di Bogor Dan punya omset sebulan itu Gak kurang dari 1M dengan keuntungan kurang lebih 40%. Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah, pas sudah sukses, dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal, yang kayaknya enggak ada harapan jadi orang baik, ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang, ketemu sama temennya yang 49 orang itu, salah satunya udah jadi uh, salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu gak tahu kabar mereka. Kapan apa? Tahun 2004, mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami Satu asrama beri membutuh habis semua Dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami Baru dia sadar Masya Allah, Allah punya rencana Semuanya di dalam aturan Allah subhanahu wa taala Sehingga dia akhirnya mensyukuri Kegagalan dia dulu di tes kepolisian ya. Walaupun yang lulus juga baik yang gagal juga baik Jadi ini bukan soal buruknya Tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain Yang lulus baik Yang ternyata gak lulus juga Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain Bahkan mungkin bagi dia sekarang Kalau disuruh pilih dia lebih milih gak lulus Kalau dia sekarang udah faham Dulu dia memilih lulus Dia stres, dia kayak putus asa gitu Pas ketahuan cuma dia sendiri yang gak lulus Tapi setelah dia faham maksud Allah Pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa kayak permata, mutiara itu benar-benar dibentuk saking istimewanya butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya apa pasaran kan langsung ready stok ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa dua bulan. Kenapa warna ini jarang pak istimewa sehingga harus Inden. Kalau yang ridistok banyak tuh warna standar aja begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ridistok? Ada jodoh inden. Nah, yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Qur'an. Dia berazam, "Ya Allah, saya enggak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30." <gak> Harung enggak harus 30 juz kan? Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. <gak> Nah, mungkin dia pengen hafal jus 30 juz, mungkin dia pengen menghafal 100 hadis, mungkin dia pengen uh, mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita memang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden, sehingga kita bersabar, mudah-mudahan ada kebaikan. La lahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan, apa yang di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnudzon ketemu-ketemu, ternyata emang benar, wajar kalau kita inden istimewa banget, akhlaknya itu luar biasa, itu yang dialami oleh uh, Khadijah nikah, meninggal nikah lagi, meninggal lagi suaminya kenapa meninggal? karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia terjauh dari fitnah, cuman gak boleh lama-lama harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah, nikah lagi. Suami kedua meninggal lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga. Mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah. Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini, lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul. Supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia. <tuh> seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah.